Tenang aja, request-request dari anak-anak Cokeber semuanya udah dikonsep sini, Jadi semuanya udah di, bakal dibawain, dibagi ke penyanyi masing-masing ya. Iya, oke. Okay. Buat yang udah rikos, ini juga. Besok banget buat semua Cokeber, buat kemarin ya alispati Bersamalah sayang aku akan pulang jangan dengarkan gosip murahan Tentang aku, berjanjilah saya, kut salute setia meski kut salute besok